はいバパー・バパー・ァレンティノバパー・ファレンティノバ a ー・ファレンティノバパー・ファレンティノバパ l ファレン Peman-peman pasar, istilahnya Pak h e r m a w a n s u l i s t i o menjadi bupati, menjadi ketua DPRD. Ya, seperti itu akibatnya. Dan yang paling nyebelin itu sekarang mulai ada perda-perda yang berbau agama. Nah, saya j u g a pesan kepada mereka-mereka seperti itu, yuk tolong pindah saja ke Arab gitu, jangan di Indonesia yang negara Pancasila. Terima kasih. Siang Pak Leo.、Uh, selamat siang Pak Gery. Iya, silakan. Ya saya、uh, berkomentar bahwa ini memang reformasinya saya setuju ya k e b a b l a s a n ya Itu、uh, memang harus segera diperbaiki lah gitu Dan juga、uh, ya itu makanya saham-saham、uh, juga terlalu, terlalu tinggi lah itu memang、uh, idealnya tuh memang diperbaiki juga Idealnya tuh ya h s i tuh di 2500 sampai 2800 Sekian terima kasih Siang Pak ZFM ya, Selamat siang s i l a k a n Pak Selamat siang Ya silakan. ya silakan, ya silakan Pak s a l a m a Ya itu asalnya dari pemerintahan Habibullah dan Menteri dalam negerinya waktu itu namanya Sarwan h o m i d Monyong i t u l o h itu pentumi n aja itu udah kelar itu semuanya. Terima kasih. Selamat sore. Sore. Silakan. Selain korban, ini masalahnya cuma satu. Kembali lagi semuanya itu kenapa bisa kayak begitu adalah. アートノミーダイアンカバーブラスセガアンスダトアシステムニンジャンライクタフィビナンテルティングイングリル・ポブリック・インドネシアインキダアミルキダカンジャリアタンバジャリラシャンバニャマジャガイメッジジャガマシンマシンムニャークロンポントゥフカナジャギトゥ、マシンラマナティキタリアナジャー、セプティナティリュシアイトゥタ。 Jadi nanti besok kalau kita ke Sumatera, ke Medan, kita mesti bawa p a s p o r gitu. Oke,、okay, terima kasih. Terima kasih kembali Pak Muhammad. Pak Agus, selamat sore. Selamat sore, Bu. s i l a k a n Ya, saya setuju. Ini menunjukkan, mengindikasikan bahwa untuk、uh, pelaksanaan negara yang kita a n u k s a r a n g desentralisasi, demokrasi, kebebasan itu... ataupun otonomi daerahnya itu yang kebetulatan itu sudah perlu dievaluasi. Jadi, saya rasa bukan hanya persoalan p e raturan a j a yang jadi masalah, biaya yang tinggi, neoliberalisme,、nah, itu, itu perlu ditinjau ulang bentuk pelaksanaan pemerintah kita sekarang ini, harus bentuk kata negara kita ini harus di, diulang, dikirkan ulang.、Yeah. Nah.